Look, i n g a Ditunggu lampunya belum datang-datang. Maria. Maria, tepuk tangan buat Mario! <tuk> ya, Maria.、Uh, sebagai salah, salah satu kontestan, ya kamu salah satu favorit pemirsa juga. Favorit kita juga ya. Karena kamu punya power, range vokal luar biasa tinggi ya.、Hmm. Tapi memang kadang-kadang、uh, dalam satu penampilan gak selalu、uh, yang terbaik gitu. Uh, karena kita ngeliat dari sebelum-sebelumnya, ya, Maria tetap suaramu. Aku nggak, nggak, aku nggak akan komen karena suaramu salah satu favoritku, powerful, nada-nadanya kuat banget. Tapi untuk lagu EDM ini, memang、uh, salah satu yang aku juga agak-agak susah, susah untuk menaklukkan lagu gini karena banyak tempo-tempo yang kita nggak tahu mau isi apa. Karena lagu ini lagu attitude, kadang-kadang kamu simple aja, d i e m cuman kayak gini-gini tuh, feel-nya dapet. Nah, tadi tuh ada beberapa yang... Uh, hilang feelnya ya begitu, kamu berusaha kelihatan, berusaha untuk mencari feel itu Tapi menurut aku belum kamu temukan secara maksimal, beda sama lagu yang, yang kemarin Tidak jelek sama sekali tapi menurut aku ini bukan yang terbaik dari, dari, dari seorang Maria gitu Mungkin ini butuh kayak lagu d i a m ini ada reverb-revurb, delay-delay Yang di belakang suara kamu, maybe, yang belakang-belakang itu untuk membuat lagu ini jadi cocok sama match sama musiknya, i t u ya. Terima kasih, b u Maria. Iya, kakak. Gaya kamu keren malam hari ini. Terima kasih, b a Oke, kalau aku... aku hari ini tuh deg-degan gitu, kalau ada yang nyanyi lagu Rihanna tuh aku deg-degan. Karena h a Rihanna, it's all about attitude. Gitu, dan、uh, dia itu bisa effortless kalau nyanyi. Dan emang lagu itu udah sesuai sekali dengan suaranya Rihanna. Jadi untuk kamu yang sebenarnya punya teknik yang gila, itu jadi kayak... kurang kepake di tipe lagu yang seperti ini. Jadi aku selalu suka sama kamu dan suara kamu keren sekali. Tapi memang malam ini bukan your best performance. Itu aja. Thank you Kakak.、Uh, tambahan, tambahan gini, gini.、Uh, lagu, kamu kan tipenya lagu pop ya. Pop, kemudian bisa sedikit melintir-melintir gitu ya.、Uh, lagu ini lagu EDM. Treatmentnya s e b e n a r n y a berbeda dengan lagu pop. IDM itu mestinya kamu kalau tahu lah u n y a bawain lagu IDM mestinya kamu minta reverb d e l a y e h o h n y a lebih kencang lagi karena kalau saya sebagai DJ kalau nyanyinya nggak melayang melayang melayang tuh g a k enak.、Agri. Kamu terlalu lebay terlalu terlalu pengen menunjukkan kemampuan kamu sementara lagu ini IDM yang yang harusnya DJ tuh、uh, ngebawa orang untuk melayang. Bukan untuk berteriak-teriak yang gimana. Jadi lain kali kalau untuk semua peserta yang nyanyi bawain lagu EDM, tolong minta reverb, echo, delaynya dikencangin semuanya. Itu aja ya. Thank you Bunda.、Uh, aku tadi tertarik sekali dengan kalimat BCL dan aku setuju. Jadi ada beberapa kekuatan kamu, yang tidak terpakai di lagu ini. So, pesan saya, kita semua tahu, penonton, pemirsa Indonesia tahu kamu punya potensi, teknik vokal, warna vokal, kekuatan vokal yang luar biasa. Tapi di lagu ini, agak sia-sia karena it's all about attitude lagu ini. Jadi, hati-hati milih lagunya ya sayang ya, karena、okay. kamu punya potensi yang luar biasa. Oke.、Yeah. Oke,、okay. yeah. okay, terima kasih para juri.